Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi إلى ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwasku sekalian yang Allah muliakan, semoga antum semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid dan kita pada kesempatan ini akan mempelajari tentang sifat al-huruf. Sifatul huruf. Ini tentang sifat-sifat huruf. Mempelajari sifat huruf memiliki manfaat yang sangat besar. Dan di halaman ke-24, penulis menyebutkan bahwa mengetahui sifat-sifat huruf memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrudnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membahas tentang makhrud huruf atau tempat keluarnya huruf, kita menjumpai ada beberapa huruf yang keluar dari makhrud yang sama. Seperti contohnya adalah huruf ta, dal, dan to. Ya? Ta, dal, dan to. Tiga huruf ini keluar dari punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Untuk membedakan antara beberapa huruf ini, seperti halnya antara ta dan to, Tidak bisa kita bedakan kecuali dengan mempelajari sifat huruf dan mengeluarkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan sifatnya. Di antara sifat huruf O adalah isti'ala dan di antara sifat huruf T adalah istifal. Dan nanti insya ta'ala kita akan bahas perbedaannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah Dengan mempelajari sifat huruf, kita akan mengucapkan huruf sesuai dengan makhrut dan sifatnya secara tepat. Sekali lagi, dengan mempelajari sifat al-huruf, maka seseorang bisa mengucapkan, dengan izin Allah tentunya, mengucapkan huruf sesuai dengan makhrut dan sifatnya secara tepat. Karena dia mengetahui huruf-huruf tersebut. mana keluarnya dan dia mengetahui hak dari huruf-huruf tersebut sehingga seseorang talibul ilmi dia akan berusaha untuk mengucapkan huruf sesuai dengan makhrutnya dan sesuai dengan sifatnya kemudian yang ketiga mengetahui jenis-jenis huruf mana yang kuat dan mana yang lemah perlu kita ketahui bahwa huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf tidak memiliki sifat yang sama dari sisi kuat dan lemahnya ada beberapa huruf yang memiliki sifat yang lebih kuat daripada huruf-huruf yang lainnya dan itu akan kita ketahui ketika kita belajar tentang sifat al-huruf, mana huruf-huruf yang kuat dan mana huruf-huruf yang lemah dan Apakah fungsinya? Fungsinya sangat besar sekali ketika nanti kita mempelajari hukum-hukum tajwid berikutnya. Jadi mengetahui huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, maka mempelajari sifat huruf ini pelajaran yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum wa wa wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.